Mitra bisnis, krisis yang menderah di beberapa negara maju nampaknya akan berkepanjangan. Menurunnya sektor yield, diindikasikan bahwa perekonomian di negara tersebut akan terus mengalami perlambatan hingga akhir tahun ini. Krisis inilah yang ditakuti beberapa negara berkembang, seperti Indonesia, pasti akan terkena dampaknya. Mitra bisnis sebenarnya kenapa krisis ini terjadi? Untuk mengetahuinya, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, Sebenarnya, apa yang terjadi dengan perekonomian di negara maju sehingga menjadi krisis yang ditakutkan di seluruh negara, Pak? Filosofis. Jadi, Anda bayangkan PDB Amerika itu 138 triliun. Utangnya 235% dari PDB. Jadi, lebih dua kali lipat dari PDB-nya. Rumah tangganya sangat boros. Utang rumah tangga itu telah mencapai 100% dari PDB. Amerika perang telah mengeluarkan 3 triliun US dolar, semua itu dari utang. Jadi rakyat Amerika adalah negara yang paling boros di dunia yang konsumsinya lebih besar dari produksi, kemudian pengeluarannya, belanjanya lebih besar dari pendapatan, impornya lebih besar dari ekspor. Nah, bagaimana ini semua ditutup selama ini? Puluhan tahun mereka melakukan gitu, utang kan. Makanya utangnya menggelembung menjadi 235% dari PDB. Nah, krisis ini Kan disebabkan oleh default dari utang-utang itu. Nah defaultnya menyebabkan merembet ke tempat-tempat lain karena surat-surat utang Amerika itu dipegang oleh seluruh masyarakat dunia gitu. Nah oleh karena itulah negara-negara yang di luar Amerika yang paling banyak menderita lah negara-negara yang banyak memegang surat utang Amerika. Nah oleh karena itu bagi saya krisis sekarang ini adalah cermin dari pasar yang masih tetap bekerja. Bukan krisis ini disebabkan pasar itu tidur, tidak. Pasar ini bekerja, pasar ini melakukan koreksi atas perilaku ekonomi Amerika yang sudah melampaui batas. Sudah jauh berjalan di luar realnya. Dan krisis ini mengatakan, eh rakyat Amerika kamu harus berubah, kamu harus lebih banyak nabung, kamu harus lebih irit, dan kurangilah utang-utang itu. Bagaimana dengan anggapan bahwa semua ini adalah bersifat ideologis? Bahkan ini seperti kehancuran kapitalisme, Pak Menurut saya sih terlalu jauh, karena apa? Karena kapitalisme itu justru belajar dari kesalahan-kesalahannya relatif cepat dibandingkan dengan komunisme Kalau komunisme berbuat salah itu sampai dia ambruk baru sadar Tapi kalau kapitalisme karena semua orang bisa bebas berbicara Maka tidak dibiarkan perekonomian itu sampai ke jurang terdalam akan diteriaki sama semua orang. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.